wassalamu warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memudahkan langkah kita yang pertama, untuk menunaikan satu kewajiban. Dari kewajiban, bagi kaum lelaki Yaitu menghadiri Sholat lima waktu berjamaah Dalam hal ini sholat maghrib Dan kemudian Allah mudahkan kita Untuk bisa duduk Menunggu sholat isya Yang ini kata Rasulullah SAW Keutamanya Seperti orang yang ribat Ya Ini yang menjaga perbatasan Dari serangan musuh Musuh-musuh Islam Kemudian duduknya kita di sini adalah untuk tola ilmi, menuntut ilmu agama ini. Yang mana menuntut ilmu agama adalah salah satu jalan, salah satu cara dimudahkannya hamba untuk bisa masuk surga Allah subhanahu wataala. Mansalah katori kan yalta misufihi ilma sahala Allahulahubihi torikan ilajannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan untuk ilmu maka Allah akan mudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Iya. Kemudian yang kita pelajari adalah perkara yang paling utama di dalam syariat Islam yaitu memahami Al-Qur'an apa yang dibaca oleh seorang muslim. Ya, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu huruf dari Al-Qur'an pahalanya itu dilipat gandakan sepuluh kali. La aku lu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Dan ternyata alhamdulillah yang kita baca tidak hanya tiga huruf. Iya, betapa banyak. Ya, pahala yang insyaallah telah Allah janjikan dan Allah la yukhliful mian. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang kita baca adalah ayat-ayat yang biasa kita pakai untuk sholat-sholat kita. Sehingga dari situ diharapkan kita memiliki wawasan. Kita memiliki pengetahuan apa yang kita baca ketika sholat kita. Yang ini bisa menambah kekhusyuan sholat kita insya Allah. Kalau kita faham apa yang kita baca. Dan ini apabila terwujud. Ya, seseorang lebih khusyuk Karena faham dengan apa yang dia baca Tentu nilai sholatnya pun Lebih besar Lebih mulia, lebih agung dibandingkan Apabila dia tidak memahami Apa yang dia baca ya. Kemudian Barakallahu fikum, sebagaimana kita tahu Al-Quran itu adalah hudan Lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang Yang bertakwa ya. Yang mudah-mudahan dengan Apa yang kita baca dan kita pelajari Lalu bisa membentuk karakter kita ia. Menjadi seorang yang berakhlak Dengan akhlak Al-Quran Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha Pernah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah Aisyah mengatakan Kana khulukuhul Quran Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran Barang siapa yang berakhlak Seperti akhlak Al-Quran Maka dia telah mewujudkan Kewajiban bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena takwa itu tidak mungkin terwujud kecuali melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang yang itu semua termaktub di dalam Al-Quran dan juga dalam petunjuk Rasulullah SAW eh, yang kalau seandainya seorang hamba beserta keluarganya, beserta masyarakatnya mereka ada di atas ketakwaan kepada Allah karena kehidupan mereka adalah kehidupan yang Qur'ani akhlak mereka adalah akhlak yang Qur'ani apa janji Allah? wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haithu la yahtasib ya yahtasib ya wa may sekian banyak keutamaan-keutamaan yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa walau amana ah walau anna ahla alqura'ana wattaqau la fatahnalaihim barakatin minas samai wal ardi kalau seandainya penduduk bumi itu mau beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan barokah dari pintu langit dan juga pintu bumi. Kemakmuran negeri ini satu negeri adalah dengan ketakwaan. Jadi majelis ini adalah pintu, ya, pintu ketika seseorang ingin baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, untuk negerinya, untuk tanahnya, kesuburan tanahnya. Ya, kemakmuran ekonominya Semuanya ada di dalam ya, Ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Barang saya menginginkan Negerinya adalah negeri yang maju Negerinya negeri yang kokoh Negerinya adalah negeri yang Barakallahu fikum berwibawa Negerinya adalah negeri yang baik Dari sisi ekonominya, keamanan dan lain semuanya Pintunya adalah dengan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kau muslimin Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk ke dalam Ya, kajian kita dan kita insyaallah sampai pada surat Quraisy. Ya, suku Quraisy. Eh. Ya. Kita baca dan ayatnya ada empat ayat. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisy." Dikatakan oleh alimam. Ibn Kathir Katsir rahimahullahu taala bahwasannya Quraisy ini atau surat Quraisy ini adalah surat makkiyah jadi dia diturunkan oleh Allah ketika Rasulullah belum ber, berhijrah ke Madinah dan dikatakan oleh banyak ulama tafsir bahwasannya ayat pertama dari surat Quraisy ini liilah fi Quraisy ini sesungguhnya terkait dengan ayat di surat sebelumnya yaitu surat fil. Iya. Fil sebagaimana kita ketahui adalah kisah Abrahah yang membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan akhirnya Allah binasakan mereka. Akhir firman-Nya adalah faj'alahum ka'asfim ma'kul. Allah jadikan mereka ya tentara bergajah seperti daun-daun yang di dimakan, yang digrogoti Nah, kalimat li'ilah fi Quraish ini terkait dengan ayat yang sebelumnya. Jadi, dua surat ini bercerita tentang suku Quraish. Penjagaan Allah kepada mereka. Penjagaan Allah kepada negeri mereka. Penjagaan Allah terhadap rumahnya. Yaitu Ka'bah. Ka ya, karena di situ ada Ka'bah dan negeri yang haram. Kemudian akhirnya Allah pun muliakan penduduknya, iya. dan salah satu penjagaan Allah kepada mereka adalah dengan dua surat ini, surat Al-Fil dan surat Quraisy. Allah mengatakan liilah fil Quraisy karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Jadi seakan-akan ayat ini menceritakan dihancurkannya Abrahah dengan pasukan bergajah. Salah satu sebabnya adalah karena nikmat dari Allah kepada mereka yang mana mereka tinggal di sana dan kebiasaan mereka di sana Liila fi Quraisy maknanya ajabu liila fi Quraisy wa amnihim mereka takjub mereka heran dengan kebiasaan orang-orang Quraisy dan keamanan yang didapatkan kepada mereka Was tiqamati masalihihim mereka juga heran, kagum terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy berupa istiqomahnya mereka, tetapnya mereka, langgengnya mereka, abadinya mereka pada perkara yang bermaslahat untuk mereka. Bukan hanya perkara ibadahnya tetapi juga perkara dunianya. Buktinya mereka langgeng dalam perdagangannya seperti yang akan dibicarakan dalam ayat ini. Wa tidomi rihlatihim fishitaa'i ilal Yaman dan begitu teraturnya betapa teraturnya perjalanan mereka ketika syita musim dingin mereka pergi berdagang ke negeri Yaman wa fis dan ketika musim panas mereka berdagang ke arah Syam tasiru dhalika wa taisiru ya wa taisiru dan betapa mudahnya hal itu terjadi pada mereka Lijal bimayah ta junai segala sesuatu yang mereka butuhkan mereka dapatkan. Ilafihim rihlat ashita iwas soif perjalanan mereka ketika shita musim dingin dan juga ketika soif musim pa? panas. Ia. Nah, faliabudu rabb hadal bait. Ketika Allah menceritakan tentang kondisi mereka yang begitu nyaman Begitu aman Begitu teratur Tidak ada satu musim yang mereka menganggur Musim dinginnya Mereka keyaman Musim panasnya Tetap mereka bisa usaha Walaupun pindah jalur perdagangan ke negeri syam, Teratur sekali kondisi mereka Kemudian setelah itu Allah menginginkan dari mereka Fal ya'budu Rabb hadzal bait maka hendaknya mereka beribadah kepada pemilik rumah ini yaitu Ka'bah <tuk> maknanya <tuk> falyashkuru walya'budu rabb hadzal bait maka hendaknya mereka bersyukur dan mereka beribadah kepada pemilik rumah ini allazi <tuk> ya'tazzu yang mana mereka membanggakannya membangga ya wa huwal ka'bah Yaitu Ka'bah ah. Yang dengan sebab adanya Ka'bah ini Mereka mendapatkan kemuliaan Dan terangkat nama-nama mereka Jadi syiar agama itu sesungguhnya kaum muslimin Adalah kebanggaan untuk kaum muslimin itu sendiri Adanya masjid yang dirawat dipenuhi yang kemudian jadikan tempat ibadah, diramaikan berzikir kepada Allah, itu pada hakikatnya kebaikannya akan kembali ke kaum muslimin yang ada di di situ. Makanya ini satu nikmat yang dijaga, perlu dijaga, perlu disyukuri ya oleh setiap kaum muslimin. Dengan adanya Ka'bah kemuliaan untuk orang-orang Quraisy tersebut Wali wahidhu hendaknya mereka esakan Allah wali yuhli sulahul ibadah dan hendaknya mereka ikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wataala. Faliyabudu maka hendaknya mereka beribadah kepada Rob pemilik rumah ini Alladhi atamahu minjul yang mana Allah telah memberikan makan bagi mereka Allah telah memberikan makan untuk mereka dari laza lapar. Wa'amahumin khawf dan yang mana Allah telah memberikan keamanan mereka dari ketakutan. Allah diat amahumin jua in yang mana pemilik Ka'bah ini telah memberikan mereka makan dari lapar yang sangat. Wa'amahumin faza'in wahawfin aldim dan telah memberikan mereka keamanan dari ketakutan dari kengerian yang besar. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Besok pada pelajaran surat fi'il Kita akan tahu Bahwasanya ketika itu Penduduk Makkah Diperintahkan oleh ketua sukunya kabilahnya Yaitu Abu Talib Untuk pergi ke gunung Untuk pergi ke ke gunung Menyelamatkan diri-diri mereka Meninggalkan Ka'bah sendiri Sebelum pergi Abu Talib dipanggil oleh Abroha, ya. dimuliakan dan ditanya, apa yang kamu mau? Saya datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah, ya, untuk memerangi kalian menghancurkan Ka'bah. Apa yang kamu mau? Kata Abu Talib bebaskan unta-unta saya. Ya. Ada dua dua ratus yang ditawan oleh Abroha. Saya datang ke sini kata Abroha untuk menghancurkan tempat ibadahmu sementara engkau hanya menginginkan unta-untamu kata Abu Talib saya Rabbul Ibil, saya pemilik unta dan saya meminta unta saya adapun rumah ini ada pemiliknya yang akan mencukupkan rumah itu darimu diperintahkan kemudian setelah itu penduduk Mekah untuk keluar dan kemudian setelah itu memang benar Allah SWT yang menghancurkan Abroha berserta pasukannya Eh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui Bahwasannya keamanan ya. Ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjaganya, untuk mensyukurinya. Ya. Ketika keamanan pada satu negeri ini dikufuri, ya, nikmat ini dikufuri maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan ketakutan. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat ke-112 113. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah dan Allah telah memberikan permisalan. Dengan adanya satu negeri, satu kampung, satu kota yang dulu Kota itu adalah yang aminah mutmainnah. Satu negeri yang aman dan nyaman. Tenang negerinya. Ya'tiha riskuha rogodan. Yang mana datang kepada negeri itu. Rizkinya dengan berlimpah ruah. Mingkulli makanin. Datang dari setiap penjuru. akan tetapi. Faka farad bi'an umillah. Negeri itu kufur terhadap nikmat-nikmat Allah ini kira-kira yang kufur penduduknya atau negerinya? Penduduknya kan? Akan tetapi Allah katakan yang kufur dengan kalimat ini adalah negerinya. Ini menunjukkan kondisi satu kaum berpengaruh kepada negeri itu sendiri. Maka kalau kita menginginkan tanah ini berbarokah barakallahu fiikum, airnya berbarokah, maka jadikan penghuninya sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa akan tetapi kalau seandainya orangnya sudah tidak peduli dengan aturan Allah Kewajibannya ditinggalkan Larangannya justru dilakukan di atas sebuah negeri Kejelekannya bukan hanya untuk orang-orangnya Akan tetapi negerinya pun akan berpengaruh Mungkin bapak-bapak telah tahu satu hadis Ketika Rasulullah menceritakan 90 Seorang yang telah membunuh seratus nyawa Pernah dengar hadisnya? Ada seseorang yang membunuh 99, kemudian pengen taubat. Kemudian ketika dia taubat bertanya kepada seorang di, bertanya siapa orang yang paling ngerti di negeri ini? Ditunjukkan kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tidak punya ilmu, cuman gemar ibadah. Ibadah. Ketika didatangi, diceritakan dia katakan tidak ada taubat untukmu. Menganggap dosanya sudah terlalu besar, lalu mustahil dia dapat ampunan dari Allah. Dia berkata dengan kejahilannya akhirnya dibunuh sekalian. Tanggung. Bunuh akhirnya seratus nyawa hilang oleh orang ini. Baru setelah itu dia tunjukkan kepada seorang alim yang kemudian mengatakan, namp ada taubat. Siapa yang bisa menghalangimu dengan taubat? Tetapi dia memberikan satu syarat. Idhabilah ardika dalawakada. Pergilah engkau ke negeri ini dan negeri ini. Faqbudillah ma'hum. Ma ya dan beribadahlah engkau kepada Allah bersama penduduk negeri itu. Wala tarjiilah balag jika hada dan jangan kamu kembali ke negerimu ini. Fa inna ardosu karena bumimu ini negerimu ini adalah negeri yang jelek. Disebut apa yang jelek? Negerinya. Padahal yang berbuat orang-orangnya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahuwataala kesolehan seorang ayah dituntut untuk dia menjadi hamba yang soleh dan juga mensolehkan istrinya dan anak. Anaknya Kemudian tetangganya Kemudian RT nya Kemudian RW nya Yang insyaallah dengan sebab itu Akan berbarokah mereka Dan juga berbarokah negerinya Kita kembali kepada ayat tadi di dalam surat An-Nahl yang Allah menceritakan ada satu negeri yang aman, nyaman tentram, rizkinya datang berlimpah ruah dari semua sisi-sisinya, dari perdagangannya dari pertaniannya dari naam, perdagangannya pertaniannya, satu lagi berarti perdagangan, pertanian peternakannya nah, barukallahu fikum fakafarat bi an umillah akan tetapi negeri itu kemudian kaf kufur terhadap nikmat-nikmat Allah fa zadqahallahu maka Allah timpakan ke negeri tersebut pakaian kelaparan wal dan ketakutan bima kanu yasnaun ini karena sebab apa yang mereka perbuat Walakat jahum ja rosulum minhum sungguh telah datang kepada mereka Rasul dari kalangan mereka faakad adabu akan tetapi mereka dustakan rasul tersebut faal khodahumul adabu sehingga akhirnya mereka pun tertimpa adab wahum dolimun dalam keadaan mereka orang-orang yang, do, yang dolim. Naudhu bilahy min darik maka kaum muslimin semangat apabila ada kemungkaran untuk kita saling menguatkan merubah kemungkaran tersebut. Kalau ada misalnya LGBT di sini, iya, atau mungkin perjudian di sini, atau mungkin barokallahu fi kemaksiatan kemaksiatan yang lain, kau muslimin nggak boleh dia. Kau muslimin harus naam, berusaha agar kemungkiran itu hilang, agar tidak jadi balas untuk dia, pelakunya, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitarnya dan juga untuk negerinya. Eh, mereka harus bisa menggandeng pemerintahnya agar Menertibkan perkara-perkara tersebut ya Bukan juga dia bergerak sendiri Tidak Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila kaum muslimin Telah bertakwa Kepada Allah tabaraka wa ta'ala Iya Maka sungguh keamanan itu Adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana yang dulu pernah kita pelajari Dalam surat An-Nur Ayat yang kelima puluh lima Allah menjanjikan hal itu Wa adallahu amanu minkum wa amilussalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafalladhina min qablihim. So Allah menjanjikan. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh la yastakhlifannahum fil ardi, benar-benar Allah akan menjadikan mereka khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Lihat. Iya. Ya. kepemimpinan orang saleh itu merupakan Janji dari Allah Subhanahu Wataala. Walayumakinan nalahum dinahum dan Allah akan kokohkan mereka pada agamanya. Allah yang Allah telah ridhai untuk mereka. Walayubadilan nahu mimbah dikaufihim amna dan Allah akan menggantikan ketakutan dengan kea keamanan. Lihat iman dan amal soleh barokahnya ini Allah akan jadikan untuk mereka pemimpin di muka bu muka bumi ada seseorang yang bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu kenapa di kepemerintahan tahan anda wahai Ali ya banyak sekali ya kerusakan tidak seperti orang-orang pendahulu kamu yaitu Abu Bakar dan Umar dijawab Ali Bahwasnya dulu ketika pemerintahan mereka aku rakyatnya tapi sekarang aku pemimpin kalian rakyatnya maksudnya apa maksudnya Kepemimpinan yang baik Ini dihasilkan dari masyarakat yang Yang baik Ali mengatakan dulu mereka pemimpin saya Rakyatnya Yang tahu apa hak-hak seorang rakyat Yang pemimpinnya juga tahu Apa kewajiban dan hak-hak mereka Semuanya menunaikan Sesuai dengan syariat Allah Tapi ketika pemenguasaan Ali ya Yang bertanya ini seorang khawarij ya, Kalian yang menjadi rakyatnya ya, Teguran untuk mereka agar Kembali kepada Allah subhanahu wa Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menanjitkan Ya buduna la yusyrikuuna bi syai'a. Mereka akan beribadah kepada aku dan tidak menyekutukan aku dengan sedikitpun pun. Wa man kafara ba'da Dan barang siapa yang kufur setelah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi keamanan pada satu daerah itu adalah nikmat yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis ya. yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan diriwayatkan oleh Imam at Rasulullah mengatakan Man asbaha minkum aminan fi sirbihi Barang siapa di antara kalian Yang ketika paginya Mendapatkan keamanan Di rumahnya Sirbi itu bisa bermakna rumah Bisa bermakna rumah dan sekitarnya Bisa bermakna jalan Yang ada di tempatnya Jalan-jalan rayanya Barang siapa yang dia mendapatkan keamanan disitu Mu'afan fi jasadihi Dan dia juga dapati Kesehatan pada jasadnya Indahukutu yaumihi Dan dia punya makanan pada hari itu maka seakan-akan dunia ini telah dia miliki Ia. sederhana kehidupan seorang mus muslim yang penting aman dia di rumahnya tidak khawatir adanya perampok pencuri yang berani Ia, karena daerahnya tenang, aman kemudian sehat jasadnya jasmaninya Kemudian Allah anugerahkan makanan untuk hari itu, maka kondisi muslimin seperti ini seperti orang yang telah memiliki dunia ini. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita keamanan itu adalah sebuah nih, nikmat. Yang kata Allah, "Falyabudu Rabbahal Bait." Hendaknya mereka beribadah kepada pemilik Ka'bah ini. Nikmat ini harus dijaga, nikmat ini harus disyukuri yakni dengan cara kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, nikmat ini akan hilang, nikmat ini akan menjadi nikmah, kebalikan dari nikmat yaitu petaka bagi kaum muslimin. Ini yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada. Nah, tidak berpanjang. Justru kalau pada maghrib juga panjang ya. <tik> Gak apa Bapak? <-apa>, <tik> InsyaAllah ya, Ini yang kita baca Ba'dal Mag Isha Bagi siapa yang punya ke keinginan Pelajaran Bahasa Arab akan kita lanjutkan Sebagaimana tadi telah diumumkan oleh Bapak Subhanakallahumma bihandik Ashadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa